Terhabis ini setelah Mahkamah Agung mencabut aturan Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor barang jadi oleh produsen, beberapa produk yang beredar di Indonesia dianggap terancam musnah dari pasaran, mulai dari elektronik hingga komponen kendaraan bermotor. Meski sebenarnya barang jadi yang dilarang masuk melalui produsen masih bisa masuk melalui impor tirumum, produk impor tersebut kemungkinan akan memiliki harga lebih tinggi dan akhirnya tidak terserap oleh pasar. Di sisi lain, ada anggapan pencabutan aturan impor oleh produsen ini. Bisa menjadi pendorong bagi produsen untuk memproduksi sendiri barang-barang yang selama ini tidak diproduksi di Indonesia. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katip Basri. Mas Katip, kalau produsen dalam negeri dipaksa memproduksi barang jadi yang selama ini diimpor secara utuh, pastinya memerlukan investasi yang besar. Lantas bagaimana mengatasi keadaan ini? Sebetulnya ada satu kebijakan yang saya nggak dukung sebetulnya. Kalau mau diatasi itu Anda kasih insentif pajak. Tapi ngapain sih ngasih insentif pajak kepada pengusaha? Saya nggak ngerti itu tuh. Kalau mau ngasih itu kepada orang miskin gitu loh. Ya kalau ini, kalau nah, dugaan saya sih di dalam realitasnya peraturan ini nggak akan efektif peraturannya ada ya, sama seperti peraturan yang lain gitu, tetapi gak akan efektif, nanti akan masuk lagi melalui penyelundupan siapa yang bisa monitor, itu kan kalau secara hukum yang ada di kota sana itu gak boleh, tapi apa ya, ditangkep ya kan, bisa beli bebas tuh barang selundupan, secara hukum kan itu film-film bajakan kan gak boleh tapi kan kita bisa beli bebas dengan kekuatan kuat terhadap legal lagi kan? itu yang kemudian nantinya terjadi, peraturannya ada ya, tapi ya semua sama-sama sama-sama ngelakuin belakang gak tahu gitu loh, nah pertanyaan nya adalah kalau begitu kenapa dibikin peraturannya gitu kan toh enggak akan dijalankan Berarti dengan kata lain keputusan pencabutan aturan ini oleh Mahkamah Agung berpotensi mendorong pihak-pihak tertentu untuk leluasa melanggar hukum Akhirnya akan lari ke sana. Karena kalau barangnya nggak ada, mau gimana? Akhirnya kalau barangnya nggak ada, kan Anda harus cari ke pasar gelap. Nah, kemudian difasilitasilah pasar gelap itu, gitu kan. Maka kita menyediakan pasar buat penyelundup. Semua orang kemudian tutup mata. Ya, sekali-sekali ada penyergapan, gitu kan. Nanti berapa bulan lagi muncul lagi, gitu. Demikian Katib Basri, saya Gery Sadewa.